Fala Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Iya. Ustaz ini ada. Curhat lagi nih. Iya. Bukan anas. Oh, bukan ana, oh, betul ya. Ada seorang teman Ustaz, dia curhat sama sama ana gitu. ana mau menyampaikan ke antum misalnya sebagai wasilahnya lah anas. Artinya begini, dia kadang membuat buat satu hal yang tidak baik, maksiat itu Ustaz. Dia Saat itu dia bermaksa, tidak tidak merasa dia bersalah, tapi besok pagi misalnya Taruh lah mungkin dia minum, minuman keras Paginya dia menyesal gitu Masa kenapa saya harus minum gitu? Tapi, ya berarti masih bagus dia iya. Menyesali, ya? Iya, tapi kemudian teman-temannya ngajak lagi sore Oh berarti masih anak muda? Kita, iya, masih ya masih, masih muda lah, masih muda Ayo kita pergi dugem. Oh, sampai aslinya mungkin kadang gak mau dibayarin misalnya Teman-temannya itu ngajak ya. dia oke okay, pergi, paginya sadar lagi gitu Saat. ya kenapa saya harus pasti kayak masih gini remaja -remaja gitu. masih remaja-remaja mereka ABG, masih ABG, ya. masih masih masih muda lah masih, masih tanggung lah umur ya. mereka gitu gimana Ustaz, nasihat orang seperti itu Ustaz ya? insya Allah iya barangkala fikum <laughs> ya memang apa usia muda ya itu masa-masa pertumbuhan masa-masa gejolak ya, ya itu godaan sirton dan potensi manusia kan sedang puncak-puncaknya ya butuh penyaluran ya makanya agama Islam alhamdulillah agama yang sempurna yang benar-benar mensyariatkan dan menurunkan hukum-hukum yang mendukung usia setiap manusia termasuk anak muda perhatian Islam sangat besar kepada para pemuda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih Hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan khusus tentang para pemuda, misalnya ketika Rasulullah SAW bersabda tentang tujuh golongan sabatun yudiluhumullahu fiyudilihiyau laudilah iladiluh ya kan tujuh golongan manusia yang mendapatkan naungan arsnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan arsnya di antaranya adalah shababun nashaafiy nasha to'atillah seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah disebutkan juga dalam hadis yang sahih ajiba rabbuna min syababin laisat lahu sabwah Allah Subhanahu wa taala sangat kagum ya sangat kagum dengan seorang pemuda yang tidak terpengaruh untuk mengikuti hawa nafsunya subhanallah jadi ini dipuji secara khusus karena mereka punya keistimewaan kalau mampu untuk mengatasi hal tersebut anak muda saja. anak muda ya syabab ya ini pemuda remaja karena kalau mereka berpegang teguh dengan Islam Allah akan menolong mereka. Cuman karena tadi kan tarikan luar yang sangat besar bagi pemuda, makanya mereka dipuji secara khusus. Ketika Rasulullah SAW juga bersabda tentang nikah ya. Ya ma'asyarasyabab man istata' minkumul ba'afal yatazawwaj fa innahu aghaddul lil basar wa Wahai para pemuda ya, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya dia segera melakukannya siapa yang diantara kamu sudah mampu untuk menanggung beban pernikahan hendaknya sih dia segera melakukannya karena itu lebih menundukkan pandangan lebih menjaga kemaluannya Memang. ini pemuda juga yang dipanggil pemuda jadi perhatian sih. sama Islam sama pemuda itu masya Allah luar biasa makanya seorang pemuda yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan juga orang tua yang melihat keadaan para pemuda dan punya anak yang masih dalam usia seperti ini hendaknya dia segera mengarahkan kepada agama karena penjagaan sebaik-baik adalah penjagaan agama ya penjagaan agama itu penjagaan yang betul-betul menyeluruh ya dari pendidikan anak sejak kecil kemudian sejak sejak usia beranjak dewasa atau masih muda diberikan pendidikan yang yang sesuai maka semua kalau dia berpegang teguh dengan Islam maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dengan penjagaan yang sempurna makanya perlu pemuda itu untuk belajar agama untuk dekat dengan Al-Qur'an dekat dengan pergaulan yang baik dekat dengan orang-orang yang soleh orang tuanya dalam hal ini berperan besar tentu dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu subhanahuwata'ala Rasulullah s.a.w. bersabda ihfadillah yahfadga ihfadillah tajidhu tujahak jagalah Allah maka Allah akan menjagamu dirimu dan keluargamu termasuk jagalah Allah maka kamu akan selalu dapati Allah akan senantiasa bersamamu dihadapannya nah di kasus yang tadi ini teman anak ini kita lihat kayak sepertinya pengaruh teman luar biasa satu. Teman-temannya dia dia berusaha baik, teman-temannya narik lagi, satu. bahkan mau diperaktirin satu. Begitu dia baik lagi ditarik lagi, ikutlah dia lagi berbuat maksiat. seperti itu. Bagaimana? Satu? Artinya memiliki teman juga itu? Iya, ada jelas. Pengaruhnya sangat besar saya katakan tadi. Lingkungan yang baik, seseorang itu apa ya manusia kan punya tabiat. Dia itu selalu cenderung Suka meniru orang yang sering bersama dia oh, iya. Makanya ya Ini termasuk kecenderungan tabiat Yang kita bisa manfaatkan untuk kebaikan Bisa juga dimanfaatkan syaitan untuk keburukan Ketika Rasulullah SAW bersabda hadis buhari muslim yes. Al-arwahu junudun mujannada Fama ta'arufa min ha'talafa Wa mata nakara min talaf Jiwa-jiwa manusia itu senangnya berkumpul Senangnya meniru halus sama lain Maka apa yang saling dekat dia lah yang cenderung dia sukai Apa yang saling jauh, asing Dia lah yang cenderung dia jauhi Yang tidak dia sukai Makanya kalau dia dekat sama orang yang baik Maka dia akan berusaha meniru orang yang baik tersebut Makanya termasuk tobat Atau kalau kita ingin berhijrah ke tempat yang baik Kita harus memilih tempat yang lingkungannya lebih baik Lingkungannya jauh dari perbuatan buruk Minimal lebih bu, lebih baik lebih sedikit keburukannya dibandingkan lingkungan kita yang lalu sebelumnya. iya sebelumnya ada harus kita pernah dengar riwayat uh, bukhari muslim Antum mungkin pernah dengar apa ketika ada orang bani israel yang membunuh seratus nyawa iya. ketika dia bertanya sama orang yang berilmu kan bertemu orang yang jahil dibilang tidak ada tobat akhirnya dia. dibunuh sekalian kan <laughs> iya kenapa seratus seratus ya ketika dia bertanya sama yang berilmu katanya ada tobat tidak ada yang bisa menghalanginya allah membuka pintu tobatnya sebelum manusia meninggal dunia kan sebelum nyawa sampai di kerongkongannya apa kata orang yang berilmu ini? Izhab ilah ardi kaza w kaza, fa in nabihah unasan ya'burun Allah. Walatari ilah ardi kafainahu ardusuk, fa inahu ardusuk. Pergilah kamu ke negeri ini, ke negeri ini. Di sana banyak orang-orang yang soleh, yang beribadah kepada Allah. Faabulillah ma'hum. Kamu beribadah bersama Allah dengan mereka, bersama beribadah kepada Allah bersama mereka. Jangan kembali ke negerimu, lingkunganmu, kerana itu lingkungan buruk. Berarti lingkungan ada pengaruhnya kan? Pergerakan ada pengaruhnya. Iya, makanya. Kesempurnaan tobat kita, kita jauhi lingkungan yang buruk, kita berteman dengan teman-teman yang baik, memperbanyak untuk bergaul di lingkungan yang baik. Nah, pilih teman yang baik. Pilih teman yang baik. Lingkungan juga yang lingkungan, baik. Iya. Pengaruhnya. Jadi pengaruh. tipsnya dia ini ya hindari ya teman-teman yang dihindari. Kemudian dia dekatkan dengan teman-teman yang baik, dekatkan dengan tempat-tempat pengajian, yang di situ kita bisa dapatkan nasihat ketika kita sedang mungkin turun iman kita ada yang akan mendatangi kita akan merangkul kita untuk mengajak kepada kebaikan masya allah enam ya insya allah kita doakan Sat, buat hayat. teman kita insya allah iya mudah-mudahan menjadi lebih allah baik bisa kelahiran insya ya, allah lah kesempatan lagi lain waktu assalamualaikum